Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Sabtu 20 April 2019 dibacakan Ardiansyah. Mahasiswa Aceh di Mesir galang dana untuk pengobatan Ikram yang kritis di rumah sakit. Harga telur di PD naik Rp3.000. PAN Banda Aceh prediksi raih 3 kursi pada pemilu 2019. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang sudah dirangkum tim newsroom BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94.4 FM Loksmawe, Radio Loksa 94.6 FM Majetengara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Ikuti berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi Sudarlun mahasiswa Aceh di Mesir menggalang dana untuk kesembuhan Muhammad Ikram Zamzami yang saat ini mengalami sakit parah dan dirawat intensif di rumah sakit El Safarat, Kairo Ia dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 17 April 2019. Dalam keterangan tertulis keluarga mahasiswa Aceh, Mesir yang diterima Serambinyus Sabtu 20 April 2019 disebutkan, Ikram merupakan mahasiswa asal Aceh yang tiba di Mesir pada Desember 2018 lalu. Saat ini ia masih belajar di kelas persiapan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan tercatat sebagai anggota keluarga mahasiswa Aceh Mesir. Remaja yang berasal dari Ajun, Banda Aceh ini mulai mengalami sakit sekitar 3 minggu lalu. Akmaril Bashiri, Ketua KMA Mesir, berharap semua pihak untuk terus mendoakan dan mendukung ikram. Ia juga berterima kasih kepada semua masyarakat yang telah membantu mendonasikan uang untuk proses pengobatan dan perawatan ikram. Sudahlun selama empat hari terakhir harga telur ayam ras di PD rata-rata naik Rp3.000 per lempeng isi 30 butir. Fauzan, 34 tahun, pedagang eceran di Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, mengatakan naiknya harga telur ayam ras dipicu naiknya harga ikan dikarenakan pasokan yang menurun. Empat hari terakhir pasca pencoblosan pemilu serentak harga ikan tinggi karena nelayan tidak melaut, sehingga konsumen lebih memilih telur ayam. Saat ini harga telur terus merangkak naik dari biasanya Rp37.000 per lempeng, naik menjadi Rp40.000 per lempeng. Kemungkinan besar harga telur bakal terus naik untuk beberapa hari ke depan hingga Rp45.000 per lempeng. Dalun Partai Nanggro Aceh, Kota Banda Aceh diprediksi akan menjadi warna baru dalam parlemen setempat. Partai itu mengklaim berhasil meraih tiga kursi dalam kontestasi pemilu 2019. Sekretaris DPP PNA Banda Aceh, Safrudin kepada Serambi mengatakan keberhasilan ini diketahui dari hasil hitung cepat yang dilakukan pihaknya. Ia menyebut tiga kursi tersebut diraih di tiga dapil berbeda yaitu dapil 1, H. Ilham, dapil 3, x Nadar, dan dapil 5, Husaini. Safrudin mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kader, calek dan seluruh relawan PNA Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara anggota DPD asal Aceh, H. Sudirman, meminta KBRI untuk membantu mendampingi perawatan Muhammad Ikram Zamzami, mahasiswa asal Aceh yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit El Kairo. Ikram dipones menderita gagal jantung, peradangan hati dan ginjal. Selain itu, Haji Umar juga menyerahkan bantuan 5 juta kepada rekening Sifar Wahman, keluarga mahasiswa Aceh di Mesir. Ikram Zamzami, mahasiswa Aceh, dirawat dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Mesir. Foto kiriman keluarga mahasiswa Aceh atau KMA Mesir. Hal itu dilakukan Haji Umar untuk menindaklanjuti dari laporan warga yang disampaikan kepada dirinya melalui WhatsApp. Menurut Haji Umar, jika mahasiswa tersebut ingin pulang, dirinya akan siap membantu memfasilitasi. Darlun Aibtu Jonter Siringo-Ringgo, 51 tahun anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Dairi, Polda, Sumatera Utara, meninggal saat menjalankan tugas dalam pengamanan pemilihan umum 2019. Kabupaten Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Admaja menyebut, Aibtu Jonter wafat diduga karena kelelahan mengamankan tempat pemungutan suara di Tiga Baru, Kecamatan Pegangan Hilir Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis lalu. Aibtu Jonter harus bekerja hingga larut malam untuk mengawal penghitungan suara. Pada Kamis, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ia masih sempat kembali mengawal KPPS guna penyerahan dokumen pemilu ke PPK. Tatan menambahkan, tiba di rumahnya di Jalan Pemuda di Kalang, Aibtu Jonter meminta untuk ditemani ke rumah sakit. Akan tetapi tak lama, kemudian ia wafat. Darlun Lembaga Independen Kawal Pemilu mengatakan jika situsnya menerima banyak data C1 palsu. Penemuan tersebut berawal dari pengamatan anggota lembaga dari unggahan data yang dikirim ke situs kawalpemilu.org. Dikutip dari cuitan at Kawal Pemilu 2019 di Twitter pada Sabtu 20 April, lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2014 ini mengatakan perihal temuan data C1 palsu itu. Secara sederhana, data C1 didapatkan dari pengumpulan formulir yang berisi penghitungan suara satu TPS. Kawal pemilu lebih lanjut mengatakan jika aksi tersebut sangat mempengaruhi penghitungan resmi yang sedang berlangsung, terutama soal verifikasi data. Untuk mengantisipasi kecurangan, kawal pemilu menghimbau agar seluruh pihak memberikan data yang sah dan berintegritas untuk diunggah. Mereka juga akan menyoroti berbagai akun media sosial yang terindikasi mengacaukan proses penghitungan resmi Pemilu 2019. Dari Nusrum Serambi Tanjung Permai berita malam ini di 20 April 2019. Berita pagi Serambi FM Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.